Sekarang kita lanjut lagi tentang tema kita pagi ini, inikah ramadan terakhirmu, dan ada tangan tamu spesial lagi, ada Teh Ani istri dari Pak Ustadz Kete selamat datang sorry, di South Seger, oh Pak Ustadz ini istri Saya termasuk cowok yang berani ya, karena istri saya berani namanya. Berani. Tidak berina ya. Berina. Iya, oh, istri saya istri asli ini. Anak-anak ikut, -anak Ikut? Ada. Kok ada. Ada. Oh, ada yang asli, emang ada yang KW? Ada juga. Hmm. Ustadz, anak-anak juga ikut Ustadz ya? Iya, ada, ikut. Okay. Teh, gimana Teh sebulan Pak Ustadz uh, di sini nggak mm -mm. sahur bareng keluarganya, Teh? Iya. Yeah. gimana sih kalau sahur sama keluarga dong? Asli, Ini ketulaannya nih, kemarin sempet nyempetin, huh? waktu diganti sama Ustadz Dudi tuh, tujuannya mau pengen sahur, hmm. tapi kesiangan. <laughs> nyampe di pintu adaan subuh. <laughs> Jadi nggak dapet apa-apa. Ya, <laughs> paham, ya. <laughs> <laughs> tapi, Karena kemacetan. Ya intinya, intinya saya makasih atas pengertian istri saya yang juara. Makanya saya ajak malam ini yuk bu, yuk, biar tahu kuensi di sana bahwa yang jadi korban tidak sahur bersama keluarga bukan ibu aja istri kang denny juga lebih parah sebelas tahun ya nggak pernah sahur bersama kita muda dia ikhlas lah ya tak akan kembali dan indah pada waktunya insya allah ustad nostalgia nih ya tanya awal ketemu dulu di mana sama uh biar kalau kata rasulullah pengen tahu siapa suami sebenarnya tanyalah istrinya Teteh, oh. awal ketemu, ketemu dulu sama Paul di mana Ketemu. Ya. Iya. Kalo gak ketemu Entem. ya nemu deh jalannya. <laughs> <laughs> menemukan cinta oh, maksudnya. Iya, menemukan. Awal pertemuan, pertemuan. Teteh bersama dengan Paul Ustadz. Uh, awal pertemuan. Diangkut. Diangkut. Teteh <laughs> oh, penumpang, Paul Ustadz narik. Wah, oh, <laughs> <bukan. laughs> Sama-sama naik penumpang. Teteh diangkut. Tete dia dia pulang ngaji. Wih, nah. Dia pulang kerja dari sebuah mos, oh. saya pulang ngaji. Tapi rock and roll <coughs> rambut lagi gonrong dulu. Gimana kesan pertama Bud pas ketemu? Terus saya jauh. pengen dia, dia pengen muntah. <laughs> Berapa tapi tahun yang itu. lalu itu? Itu 2002 ya? Dari budaya kita gak pacaran gak pas ketemu dua minggu, tiga minggu langsung nikah. Oh ya? Nanti ketemu di angkot langsung nikah. Enggak. Jadi ketemu di angkot, tiga minggu itu gak turun-turun angkot. Tapi ini banyak banget, tapi. Nah, gimana Pak Ustadz waktu itu nyapan teteh pertama kali? Ya gitu, yang biasa anak gimana genit gitu. Iya genit, iya genit, iya genit. Pertamanya jemana. minta nomor telepon, dulu hmm. maka masih jarang HP. Nggak tahu udah dia mah pede. Oh, oh pede. pede, pede nggak ganteng, cuma jentol dan nggak ngenin. <guluh> oh, langsung aja kenalan gitu tuh ya. Oh, Besoknya langsung udah ada di depan rumah. Hah? Besok langsung ada depan rumah. Nah, the real Jom, men, contoh <gppul> tuh cowok berani Sio. menyatakan untuk menyatukan. Ah. <WWE> Tapi, kita nggak langsung di ini ya bud. Dengerin ini cerita histerisnya. Pas udah nyampe depan rumah, terus yang terjadi apa di depan rumah itu? Maaf mas, yang punya rumah nggak ada. Saya nggak amen. Gimana langsung? Besoknya udah langsung ah. main ke rumah. Diterima. Oh enggak. Gak, enggak, enggak, enggak di masuk, gitu. E, apa ya? Takut? Enggak, enggak takut. Yang, yang, yang takut. enggak terima bukan dia, oh. keluarganya. Oh, gak. papanya. Oh. Karena penampilan Karena mungkin. Karena penampilannya, penampilannya yang rock and roll, gitu. Kan celana sobek-sobek, jaket-jaket yang kumal, gitu. Jadi, keluarga teh, oh heran, gitu. Ini anak pang mana, itu. gitu. Nyom, pang-pangnya anak-anak, ya. Tapi kenapa ibu suka waktu itu ke Ustaz Depi, kenapa? Sementara keluarga ibu kan menolak. Ini gimana kan ayahmu? Menyelakannya biar nikah. Tapi awal gak diterima kok 3 minggu udah menikah. Gimana ceritanya? Karena dianya yang nekat. Langsung datang, ya nerobos aja terus ke orang tua, langsung ke Garut. Nih dengerin nih buat yang nyomlo-nyomlo. Maju terus. satu nekat ya? Maru. Niat plus tekad sama dengan akad makanya harus nekat. Ini dekat. Berarti waktu itu yang, di, yang dideketin sama Ustud justru orang tuanya, Teteh? Orang tuanya ini. Oh, akhirnya setuju juga. Orang tuanya harus tahu kesukaan orang tuanya apa. Biar luluh lantah perasaannya. Oh, lalu menyerahkan anaknya. Deketin emaknya, oh, dapetin ya. anaknya. Yeah. Yeah. Kalau bisa sama RT-nya, biar pernikahan kita didukung oleh masyarakat sekitar, ya. Oke, Ustadz gimana perjuangan waktu itu tuh? Simpel, saya berdoa, ya Allah kesel, usia 26 waktu itu. 26 nih, nggak ada sinyal-sinyal siapa, Nggak e, ada hilal buat siapa pasangan. Minta ganti pasangan juga gimmicknya dapat dapet-dapet. udah pulang ngaji, temu diangkot. Saya tanya dia jam berapa, katanya nggak dijual, bukan mau nanya boleh jam kayak ke kemarin <laughs> jadi rame aja bercanda tapi dia mah pendiam orangnya jarang ngomong sekali ngo ngomong ngajuin dahtarnya gede <tuk> <tuk> ya langsung ke orang tuanya deh langsung ke orang tuanya jadi uh, uh, gimmick saya waktu itu rayuan saya gini uh, mau nggak jadi ibu dari anak-anak aku <tuk> ah, emang kau udah punya anak kan ntar dititip di rahim kamu <tuk> Terus menemuin orang itu. <laughs> Kata kalau makanan kesukaannya Pak Ustadz apa? Kelor ceplok. Kelor ceplok? Kelor oh, ceplok? Kelor ceplok. Beda dong. tuh ceplok doang? Sederhana ya? Sederhana. Kerupuk-kerupuk? Sama kerupuk. sambal bawang. Sambal? Ya kerupuk itu wajib sambil ada. Sambal apa sambal? Sambal bawang. Sambal dadakan. Sambal dadakan dibikin dadakan. Orang yang masak sambal aja gak marah kenapa ya? Hehehe. Penesan. Balik ke tema mungkin ya. Oh, ya Nantilah investigasinya di belakang lah. Ini bukan acara rumpi ya, ya. Balik ke tema ya Apa yang harus dilakukan setelah Ramadan e, Maka jangan move on dari Ramadan Kalau dari mantan boleh move on wajib Kalau dari Ramadan nggak boleh move on Bukti Ramadan nggak boleh move on Itu ada sitan min syawalin 6 hari di bulan syawal Itu pahalanya lebih baik Dari puasa 2 tahun Dan diampuni dosa sebelum dan sesudah Maka yang saum Sawah bonusnya diampuni dosa yang sebelum dan sesudah kita belum berdosa pun sudah diampuni tapi bukan berarti kita jadi tenang bikin dosa karena punya pahala bukan artinya begini Ramadan ini Nabi menggambarkan empat kotak persegi panjang di atas pasir waktu itu sahabat bertanya ya Rasulullah apa itu ini ajalmu kan ajalmu jadi setiap orang tu ruang dan waktu. Lalu Nabi mengarsir garis-garis kecil Di pinggir kotak itu Apa itu Rasulullah? Itu penyebab ajalmu tiba Karena penyebab kematian banyak sekali Lalu Nabi menarik garis tengah Tapi keluar kotak Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah pikiranmu yang melampaui ajalmu Kita berpikirnya mudik Kita berpikirnya Idul adha atau 10 tahun ke depan Belum tentu kalau kita tidak dekat dengan Allah Bisa jadi ini sahur terakhir Kita benar-benar terakhir sahur Tidak sahur-sahur lagi karena kematian kita Bisa jadi sholat subuh Bentar lagi itu subuh terakhir kita Maka fokus tempat sujud Tidak ada garansi yang menyamin Yang jadi persoalan bukan kematiannya bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian Mungkin amal kita menghantarkan ke surga Sedekah campur ria Sholat campur ingin dilihat orang blablablak maka saum ini semoga menutupi uh, ibadah kita yang tidak ditujukan kepada Allah lalu yakin bakal berumur panjang sudah punya apa pernah menyakiti orang di sini pentingnya minta maaf dan memaafkan seperti tema yang pernah dibahas Absus salam tebarkan salam kuat Imut taam jangan pelit dengan makanan supaya jadi kiparat dosa wasilul Arham berkuat silaturahmi Wasallu yang tadinya taraweh, lanjutkan dengan tahajud jangan taraweh, jadi berhenti ya ini menyambungkan satu biar tidak move on karena bisa jadi demi Allah ini Ramadan terakhir kita ini kayaknya ada yang penasaran nih dari Instagram silakan Dari dst.ayu.rianti Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi Ini lebaran pertama bersama suami saya Bersama Suami mau lebaran di rumah orang tuanya Tapi saya juga mau berlebaran orang tua saya hmm. Tapi suami bikin aturan Lebaran kedua baru ke tempat orang tua saya hmm. Saya agak marah dan kesel dalam hati hmm. Salah nggak sih Pak Ustadz Kalau saya nggak nurut sama suami karena hal ini, terima kasih sebelumnya uh, ini berat ya harus ada komunikasi yang intens membahas, saya juga sama istri bu, ini kan ayah capek ibu mau ke Garut, didiskusikan pengennya sih hari pertama tapi kan ada jadwal khatib sholat in kalau pertama kita nggak bareng, berarti ibu mau duluan tapi pengennya bareng, berarti pulang sholat in ibu kemacetan, ada diskusi yaudah ayah kelihatannya capek, demam istirahat aja, hari kedua gimana? cari nyamannya Kalau temanya bertengkar, walaupun Idul Fitri, ya akan terus bertengkar. Ada nih orang rumah tangannya sakit badan kalau nggak bertengkar. Sampai pulang dari lapang, sholat id, minta maaf ke suaminya aja bertengkar. B, maafin aku ya, aku yang suka mancing-mancing -mancing kamu, ingin marah di keseharian kita. Aku yang suka bersalah sama kamu. Aku, aku jadi ber, minta maafnya aja bertengkar. Nah, ini apa bedanya ya uh, diskusi masalah yang ini alternatifnya banyak cah. Jadi boleh jadi. Orang tuanya di satu tempatin, kita datang ke tempat itu Apa di hotel, apa Kita di mertua, besan, temu kita ke hotel itu Atau bergiliran tadi bijak Kalau bagi bagi istri sih taat harus ke suami Hargailah suami dulu Yuk ke rumah mertua suami dulu Karena itu orang tua kita, setelah itu nyaman Bukan masalah, saya pikir ini mah tinggal dibangun komunikasi saja Jangan pakai kemarahan Insya Allah, indah pada waktunya ya yang jangan, jangan sampai Sengitakan hari Ramadan, Idul Fitri Hari Bermaaf apa Maaf. ini maaf-maafannya Maaf belum, bertengkarnya udah. Jadi enggak selesai urusan ya. adalah kalau menurut Cah Lontong nih, pendapatnya udah lama nih. Kalau fenomenanya hmm. seperti ini terjadi gimana? Ada sebuah kisah yang akan disampaikan Sampaikan oleh Cah Lontong. Cah Lontong. Silakan. Be, be, um, <tutup> ah, satu selain berkomunikasi yang yang menghindari itu bertengkar tadi. Kadang-kadang bertengkar. bertengkar itu tidak harus ada sebab. Hmm. Ada pertengkaran yang tidak ada sebabnya. Mana ada pertengkaran sebabnya? mencari sebab. Sebabnya apa? Nah, pertengkaran sama dengan orang <laughs> pertandingan sama lomba. Nah, itu nah, ada yang menyangkut hmm. sama Pak Ustadz. Pertandingan lomba. Hmm. Sama kayak pertandingan, pertandingan sama, sama, sama lomba Tujuannya sama mencari juara hmm. Tapi pertandingan dan lomba itu beda Karena kalau lomba itu enggak saling berhadapan yeah. Lomba nyanyi gantian yeah. <laughs> Tapi kalau pertandingan harus berhadapan Pertandingan sepak bola Pertandingan yeah. tinju harus berhadapan hubungannya nah. sama bertengkar tadi <laughs> dulu <laughs> <laughs> saya, keren, keren. saya sama istri itu Kalau di rumah itu ada lomba Ada pertandingan yeah. Kalau lagi bertengkar, berantem Nggak enak-enak nanti -enak sama istri, kita adakan lomba. Lomba apa? Saya ngadep sana, istri ngadep Nggak, nggak berhadapan-hadapan. Kalau sudah akur, pertandingan dimulai. Oh. Oh. Oh. Oh. Makanya... Ma oh, maaf. Jat. Jat. maaf. maaf, Maaf, maaf. Pertandingannya sebentar, lamaan lombanya oh. Makanya kalau calon dong ngomong tuh, tolong sabar ini ujian. Calon dong tuh enak di ujung. Karena yang ujung itu enak. ya yeah. Ada, ada lagi pertanyaan silahkan. Ya udah lama nggak pertandingan, <gulan>, pokoknya <gulan>, beban. Lompang lompang. Ada pertanyaan ini do, do baca do, du, baca, do bacaan nggak pernah baca pak. Dari, ah, Dari... digituin, sama itu, sama itu. R A C A M. Assalamualaikum Saya mau bertanya apakah beribadah yang lebih giat hanya di bulan Ramadan aja? Iya. Terus kenapa saat bulan-bulan sebelumnya salat dan ibadah lainnya kebanyakan sering ditinggalin? Hmm. Apakah Apakah beribadah di bulan Ramadan bisa menutup dosa dan kekurangan salat? Yang sudah ya, kita tinggalkan sebelum bulan Ramadhan, agar kita tidak menyesal setelah Ramadhan berakhir dan berpikir kalau kita <laughs> belum <ber> dikerjain, <laughs> ini nanya apa cerpen? Aku kaget, apa songgut pendek? <laughs> Gan apa saya doang dulu. <laughs> <laughs> Oke, okay. ini ada adis nah, keren, <coughs> <banget. coughs> keren banget. Ini ada adis keren banget. Hati-hati, uh, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita Minas salat ilal sholah Dari satu salat ke salat berikutnya Untuk harian Minal jumat ilal jumat Untuk mingguan, dari satu jumat ke jumat berikutnya Maka ada cowok yang tidak pernah Ikut salat jumat dimulai Berjumatan, karena meninggalkan satu kali jumat Saja itu persoalannya besar, hapus semua amal Minar Ramadan ilal Ramadan Ini untuk tahunan Nanti yang tentatif dan insidennya Minal umrah ilal umrah, maka kalau ada rezeki Sering-sering umrah Itu Tukah Firolima Bainahuma Mengkiparati dosa di antara kedua waktu itu salat antara salat Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan rumah dengan rumah Pertanyaannya Ustadz, kalau kita sering bolong-bolong salat di luar Ramadan Atau setelah dikasih kesempatan seperti tahun ini Ramadan Malah uh, salatnya semakin bukan semangat menurun Itu sayang, kan Ramadan pembentukan araram biologis Yang tidak bisa tahajud, kenapa Ramadan mah bisa taraweh? Taraweh itu tahajud juga Nah, semakin ditingkatkan makanya disambungkan nanti Setelah syawal itu ada 6 hari Yang namanya orang Sunda bilang nyawalan ya Ada Senin Kemis, ada Daud Lanjutkan silman koto akan ingin masuk surga Sambungkan yang terputus denganmu Tidak akan masuk surga orang yang memutus Lebih memutuskan perintah-perintah Allah Maka biar nyambung Habis break yang satu ini Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Tetap di Sahur segar ah.